Hmm, pasang warna m e r a di sini kalau di sini nanti pasang b u n g a h、hmm, sebelah sini diapain ya enaknya oh iya gambar pakai cat aja nanti semuanya pakai warna biru oh tapi gimana kok dibuat mencolok hmm lo、oh, selamat datang di area hiburan Maaf ya, aku masih siap-siap. Ya, kayak yang lagi kamu lihat ini, aku masih ngedekor. <laughs> Area hiburan ini adalah tempat untuk melakukan pertunjukan. Tempat yang paling ramai saat ada festival. Tapi, menurut kamu, apakah melakukan pertunjukan itu sedikit membosankan?、Hmm, ya kan? Karena itu, aku pikir aku mau membuatnya jadi lebih mencalon. Mau bantu aku? b e n a r a n i i i h makasih! Kalau gitu, pertama Aku mau kamu pasang ornamen ini di panggung sebanyak mungkin Terserah mau pasang sebanyak apa, pokoknya pasang s e m u a kamu aja b a Gus juga selera kau. Oke, terus kayak begitu ya? Boleh pasang yang banyak buat bagian atas ya. Aku gak nyampe soalnya. Mungkin ada pijakan kalau kita cari, tapi enggak deh. Repot males. Ah, kamu aja sini-sini, jadi sini, pijakan aku. Ah, enggak bisa, Kak. Ya udah、hmm? Kenapa? Oh, udah kepasang semua ya? Wah, gila Ngerasa ya? Cepet banget kalau kita kerjain bareng-bareng Kalau gitu selanjutnya Gimana kalau bantu aku m e w a r n a i Pakai cetang ada di sana ya Dan Harus bagus loh ya Hmm Rekomendasiku warna biru. Karena itu adalah warna yang cocok denganku. <laughs> Tapi kalau mau pakai warna lain, nggak apa-apa juga kok. Pakai aja warna yang menurut kamu bagus. Pokoknya aku percaya sama seleramu deh. Kerjakan sebebasnya. Ih, kenapa? Ayo, jangan malu-malu gitu, ah. Warnai aja kayak begini Hah? Iya, udah pasti lah boleh diwarnai Izin? Apa itu? Aku akan memberikan izin g a k boleh kah? Ah, gitu ya Harus ada orang penting yang kasih izin Aku orang penting loh Mungkin Ya、sih, aku gak dimintai tolong untuk mendekorasi panggung kok. Aku melakukan ini atas keinginanku sendiri. ya、eh, aneh gak aneh kok? Tadinya aku berpikir untuk melakukan pertunjukan dadakan. Makanya aku mau buat panggungnya jadi lebih mencolok lagi. Aneh ya? Eh, begitu k a g Gak boleh ya. melakukan pertunjukan seenaknya padahal aku pikir pasti bakal bagus loh kan seru k a l a u ada pertunjukan dadakan semua juga pasti bakal enjoy selain itu kan ada kamu disini jadi nanti k a l a u dimarahin aku gak takut deh eh kenapa gak boleh? Hmm. Ya udah, kalau gitu aku bisa k e r j a sendiri. Syuk, kamu lihat aja dari sana. Cih, udah amat mau orang bilang apa. Pokoknya aku nggak ada niatan buat berhenti. Kalau aku udah mengatakan mau melakukan pertunjukan dadakan, aku bakal melakukannya. Aku ini nggak bisa dibujuk loh. Apa tuh? e h cemilan! n g e l i a t a n enak! Aku minta dong! Nah, aku udah kelewat waktu makan, soalnya fokus mendekorasi dari tadi Perutku <tuh> keroncongan nih, pagi dong! Eh, beneran? Kamu mau kasih semuanya ke aku? a k u gitu? Kamu mau kasih aku cemilan kalau aku batalin pertunjukannya? <susuk> Ini pengecut ya! Ini、hmm. hmm. hmm. yang udah! Aku batalin pertunjukannya! t u n j u k k a n apa itu khusus dah cukup sekarang aku cuma mau fokus buat makan cemilan lagian kalau dibikir-pikir aku bakal dimarahin juga kan kalau senaknya memakai panggung dimarahin aja mungkin g g a k cukup ya aku suka nyanyi tapi aku juga sangat suka cemilan aku bisa nyanyi kapan aja Tapi, buat makan cemilan yang kamu kasih ini cuman bisa di sini Makanya kalau gitu, langsung aja ya Selamat makan! Hmm. Hmm.、Huh. Enak banget Makasih ya Kamu beli di mana?、Hmm, di kioskah Hmm, ada banyak macam barang yang dijual pas festival Rasanya seru banget ya Oh iya, antar aku ke kios itu dong Hmm, belum cukup Aku masih mau makan Yes, mumpung pergi ke sana Aku juga mau sekalian liat h kios dan lainnya deh Boleh kan? Boleh kan? Asik, let's go Kalau gitu